Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukrulillah Salatullahi wasalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Allahumma ya Rabbana Lada da'lana fi hadhi leylati al-mubarakati Dhamban illa ghafarta wala aibin illa satartah wala maridan illa shafaitah wala ghaibin illa raddatah wala faqiran illa aghnaytah wala min hawaij ad-dunya illa qadaytaha ya arhamar rahimin allahumma ya rabb nahshurna yawm qiyamati ma'azumrati habibika sayyidina muhammad tahta Allahumma ya Rabb, rizukna tawbata qabla al-maut Al-shahadata inda al-maut Al-jannata ba'da al maut Amma ba'du Kami cintai yang kami muliakan Para orang tua kami, saudara-saudari Para pendengar, para pemirsa Dimanapun anda berada Alhamdulillah Malam hari ini kita bisa berkumpul kembali Untuk bersama-sama kita belajar Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat Menjadi sebab keselamatan kita Di dunia dan di akhirat Kita sebentar lagi Masuki bulan suci Ramadan Dan kita berada di bulan sya'ban Biasanya kalau berada di bulan sya'ban Para hamba-hamba terkasih Allah Para saleh Menghidupkan Malam, malam, malam sya'ban Atau siang hari sya'ban Untuk beribadah Mempersiapkan ibadah di bulan Ramadan dari berpuasa Di bulan sya'ban Yang puasa di bulan sya'ban adalah Pernah dilakukan Nabi SAW Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim Disebutkan tentang Nabi SAW Ya sumu sya'ban kullah Nabi pernah berpuasa di bulan sya'ban semuanya Dalam riwayat Ya sumu sya'ban Kullahu illa qalilah Nabi itu banyak sekali puasa di bulan Syaban Ini hadis seriwatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Menunjukkan pentingnya bulan Syaban untuk berpuasa Untuk mempersiapkan diri kita Di saat masuki bulan suci Ramadan Khususnya para ibu yang punya utang Segera diberesi Humpung di bulan Syaban Mendapatkan keutamaan Ikut Nabi SAW puasa di bulan Syaban akan tapi niatnya cukup niat mengkodok saja yang punya utang segera dibayar hutangnya dengan niat membayar hutang, niat membayar hutang saja. Tidak boleh meniat membayar hutang digabung dengan puasa sunnah tidak boleh, tidak sah. Tapi niatnya niat membayar hutang yang wajib saja nanti sunnahnya tidak dikasih oleh Allah bonus. Kalau ibu membayar utang di hari Kamis niatnya niat puasa membayar utang saja. Pahalanya dapat double dikasih oleh Allah pahala harika Kamis tanpa harus diniatkan. Ada niat mengkodok, enggak usah pakai niat yang rapi. Nawa itu somahodin. Ha? Anak tak ifah di sahur ramadhan enggak usah. Cukup begini saja. Itu boleh yang panjang itu. Takut ibu-ibu yang enggak hafal bingung niatnya? Niatnya cukup mengatakan aku niat puasa ramadhan, aku niat mengkodok puasa Ramadan karena Allah. gitu saja. Aku niat mengkodok puasa Ramadan karena Allah. Selesai enggak usah niat-niat pakai bahasa Arab gara-gara enggak -gara hafal bahasa Arab nanti tambah ribet. Ya, Ibu, yang penting cepat dibayar utangnya, selesai. Kemudian juga ada malam keutaman malam di bulan Sya'ban dalam hadis yang diriwayatkan Ibn Najah dan Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih, "Innallaha yataali 'ala jami'i khalqihi fil sya'ban." Allah akan menampakkan di malam nisfu sya'ban. Maksudnya menampakkan maksudnya Allah melihat di malam ni Sa'ban kepada hamba-hambanya Allah itu melihat setiap hari Setiap saat Allah melihat Cuma kalau sudah ada firman Atau hadis Nabi Allah melihat Ini melihat tambahan Dengan kasih sayangnya, dengan rahmat, dengan pemampunan Dengan karunia Setiap malam jamii Nisus Sa'ban Dan Allah akan mengampuni semua makhluk Malam Nisus Sa'ban Allah mengampuni semua makhluk Illa ni musyrikin Kecuali orang yang menyekutukan Allah Musyakinin atau orang yang punya permusuhan kebencian yang memutus tali persaudaraan. Jadi di malam sya'ban nanti ada malam istimewa Allah mengampuni hamba-hambanya kecuali siapa orang musyrik yang menyekutukan Allah, yang pertama. Yang kedua orang yang punya kebencian dan permusuhan dengan saudaranya memutus tali persaudaraan. Itu hamba yang busuk dan tidak mendapatkan pengampunan di saat Allah membaki-bakikan pengampunan kepada hambanya. Dalam riwayat lain, di malam di susah bantu Allah menyeru hal min mustafirin faafirullah. Mulai dari terbitnya matahari sampai terbitnya fajar, sampai subuh. Di malam itu Allah menyeru hal min mustafirin faafirullah. Mana yang minta ampun kepada aku maka aku akan ampuni dia. Hal min mubtala fa'u'afiah. Mana, mana yang teruji dengan penyakit akan aku sembuhkan. Man toli bi man min mustarizikin, mana yang minta rezeki. Aku akan beri rezeki Jadi malam Nisbu Sa'ban adalah malam dikabul oleh Allah SWT Maka mohon malam itu dihidupkan Dihidupkan malam Nisbu Sa'ban Dan menghidupkan malam Nisbu Sa'ban ini disepakati oleh para imah Para imah menghidupkan malam Nisbu Sa'ban adalah sunnah ada sebagainya mengingkari akan Tapi tidak tahu dari mana pengingkaran itu Sementara disebutkan Nabi SAW Nabi berdoa di malam Yesus Saban Dan cara berdoanya bebas Dengan cara apapun bisa Dengan cara apapun Menghidupkan malam Yesus Saban boleh Apakah membaca Yasin Tiga kali boleh Baca Quran tiga kali juga boleh Intinya melakukan ibadah-ibadah yang boleh dilakukan di luar bulan Syakban adalah boleh dilakukan di hari Syakban. Di bulan Syakban. Yang boleh dilakukan di bulan Syakban boleh dilakukan di malam di Syakban. Intinya malam itu jangan sampai kita lalai dengan harapan kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Yang punya hajat ngadulah pada Allah di malam itu. Dan itu bukan bita'ah seperti sebagian orang. Untuk kesempurnaannya adalah ambil satu artikel Yang sudah kami tulis tentang nisfu Syakban Tentang Syakban dan nisfu Syakban InsyaAllah sudah dibagi atau belum? Kalau belum dibagi harus tim yang membagi nanti Karena setiap tempat sudah dibagi-bagikan Untuk dibaca khususnya para asatid Untuk bisa di, eh, disebar Ke masjid-masjid yang lainnya Agar orang tidak diragu-ragukan lagi Ada orang yang meragu-ragukan Membuat orang ragu-ragu di saat kita punya amalan malam-nayat malam, malam di susah badan ada sekelompok orang yang tiba-tiba dengan lantangnya menyuarakan kalimat binah sesat musibah problem lakukan itu adalah kebaikan dan kemuliaan kemudian kita akan masuki bulan Ramadhan nanti kalau sudah masuk bulan Ramadhan berarti kita wajib melakukan puasa. Tapi saya ulang lagi tentang disusya aban tadi Dan semua akan diampuni oleh Allah Kecuali musyahin Orang yang punya kebencian Ayo yang punya kebencian di tata hatinya mulai detik ini Jangan menyimpan dendam kepada siapapun Lepaskan itu semua Sejahat apapun orang itu Jangan kau dendam kepadanya Sebab dendammu itu merugikan dirimu sendiri Sebab dendammu itu menjadi sebab Engkau tidak diampuni oleh Allah Sudahlah siapapun yang berbuat jahat kepada kita Kita buka hati kita untuk memaafkannya Bahkan mungkin kita harus berkata Sebelum orang itu melakukan dosa aku telah memaafkannya Kita minta kepada Allah setiap saat Ya Allah jika ada orang berbuat jahat kepada Jadikan aku mudah melupakannya ya Allah Bahkan semenit setelah dia berbuat jahat Jadikan aku lupa ya Allah Biarpun masih ingat kadang Karena kebusukan jiwa kita Yang harus terus dibersihkan Kalaupun ingat kita tumpangi dengan doa-doa kebaikan Pastikan Jangan menyimpan dendam sedikit pun Orang yang berbuat jahat kepada kita Kita doakan dengan doa-doa yang baik Jangan menyimpan doa-doa yang jelek Dengan menyimpan dendam Lalu mendoakan doa yang jelek Doakan dengan doa yang baik Doa pengampunan Semoga Allah masukkan ke surganya Semoga Allah mengampuninya Semoga Allah memberikan kebaikan kepada keluarganya Dan jangan berdoa selain daripada doa kebaikan Kalau sudah begitu akan dibuka pintu maaf untuk kita Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebagian, sebagian hamba Allah hatinya busuk Kalau ada orang berbuat jahat kepadanya di dendam hmm, Akan aku tuntut nanti di akhirat oh, oh. Kayak tahu akhirat saja ah, Karena kebusukan jiwana dan karena kedunguannya Akhirat mengerikan, akhirat dahsyat, akhirat menakutkan Orang di akhirat di badang mahsyar semuanya ingin lari dari badang mahsyar Begitu panasnya badang mahsyar, mengerikannya badang mahsyar Saking capeknya orang di padang mahsyar dari orang-orang kafir itu berkata, "Ya Allah, keluarkan kami dari padang mahsyar ini biarpun harus masuk ke neraka jahanam." Tidak mengerti kalau di neraka lebih pedih lagi. Akan tapi ternyata di situ ada hamba-hamba yang aman. Yaitu siapa mereka itu? Mereka itu yang diseru oleh Allah dalam hadis qudsi, Aynal mutaha?" Nabi Jalali. Hadis itu pernah kami bahas di sini. Bagaimana orang-orang yang hidup di dunia dalam cinta karenaku. Yang hidupnya di dunia dalam cinta karenaku, ainal mutahabu nabi jalali. Ayo kumpul al yauma dhilluhum, yauma ladhillil Hari ini aku beri payung di saat tidak ada perlindungan lagi kecuali perlindungan Allah. Di padang mahsyar yang mengerikan yang katanya orang ketakutan karena matahari hanya sejengkal di atas kepalanya. Keadaan padang mahsyar dahsyat mengerikan akan tapi ada sekelompok orang yang ternyata mereka bersama rombongan yang dicintai oleh Allah yaitu mereka yang hidup di dunia saling mencintai karena Allah dikumpulkan oleh Allah dan mereka itu setelah itu setelah dikumpulkan oleh Allah di bawah perlindungan oleh Allah mahsyar yang katanya dahsyat mengerikan tidak lagi mengerikan lagi Kemudian dia melewati badan mahsyar bagi hamba-hamba yang lain. Ahli maksiat, orang munafik, orang-orang kafir akan melewati badan mahsyar dengan ribuan tahun. Tapi bagi orang yang saling mencintai karena Allah itu akan melewati badan mahsyar seperti antara zuhur dengan asar. Antara zuhur dengan asar. Antara zuhur dengan asar begitu pendeknya karena ia meluncur seperti kilat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mana orang yang menuntut tadi itu? Ketinggalan dia menuntut tuh, ha? Karena kedunguannya dia. Lah kok kesalahan orang disimpan di dalam hati? Kenapa kebusukan jiwa kok masih kita pihara? Maafkan selesai. Maafkan, ada orang memaafkan bukan rendah, maafkan adalah kemuliaan jiwa besar. Asamah simatul rajial, orang-orang besar punya punya ciri khas memaafkan. Sebab orang memaafkan adalah orang kuat. Ayo, yang punya sifat jelek, dendam pada saudara, bibik, gunakan yang berbuat jahat kepada kita. Hari ini kita tutup, yuk kita doakan dengan doa yang baik untuk menyambut pengampunan Allah. Untuk menyambut pertolongan Allah SWT. Baik. Kita masuki bulan Ramadan insyaAllah. Ada di sana pembahasan masalah puasa. Ada juga buku kecil, bu ya, Masalah puasa praktis. Puasa praktis itu adalah puasa yang kami bahas dengan dengan dengan mudah jadi dalam berpuasa itu tolong dimudahkan, jadi ada puasa praktis cara memahami puasa gampang nanti cari bukunya, buku kecil fotokopinya juga ada yang pertama kita harus dengan niat ya niat berpuasa harus di malam hari kalau ibu bapak mau niat puasa di malam hari misalnya ada berita besok puasa malam ini kita sudah boleh niat mulai dari waktu maghrib tadi boleh setelah maghrib, boleh setelah isya. Pokoknya sebelum terbitnya fajar shadiq, sebelum azan subuh. Kita boleh niat. Dan niat puasa itu gampang, jangan dipersulit niatnya para ibu, bapak kalau kita nasihat ngajari orang sepuh khususnya. Yang kadang mereka tidak mudah menghafal. Jangan kita ajari dengan nawaitu sama ghadhin an adai farti syahri ramadhan hadisanah fardhu lillahita'ala. Kadang-kadang enggak hafal bisa tidak berpuasa nanti. Nah, tetapi mudahkanlah Mudahkanlah mereka Untuk niat Contohnya niatnya begini Kalau niat yang itu boleh saja Niat yang panjang boleh Selagi tidak hafal yang panjang yang pendek saja Ya Allah saya mau niat puasa Ramadan besok Selesai Ramadan ada fardu ditentukan besok Aku niat puasa Ramadan besok Selesai Aku niat puasa Ramadan besok Selesai Hafal Jangan dipersulit. Pokoknya aku niat puasa Ramadan. Bahkan di dalam hati pun sah. Ah Sudah, aku mau puasa besok. Selesai. Hanya diucapkan dengan lidah itu sunnah untuk membantu hati. Dalam adhab kita Imam syafi'i. Kemudian, puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai dari terbitnya fajar masuk waktu subuh. Masuk subuh yang pertama ya, yang benar. Bukan masuk subuhnya orang ngantuk. Masuk subuh jam lima baru azan subuh. Ini kan ustaz yang tiba-tiba bangun dari tidur megang mik Allahu Akbar Allahu Akbar. Lah ini repot ini. Jadi maksudnya fajar terbit fajar itu. Ada fajar itu ada fajar kadib, fajar dusta itu adalah sebelum subuh itu beberapa menit ada terbit fajar yang menjulang ke atas, Pak. Terang begitu ke atas. Setelah itu redup hilang. Kemudian ada terbit fajar menyebar ke ufuk timur. Itu adalah waktu subuh tiba kalau kita lihat masuk sholat subuh itu. Ya Jadi sudah waktu subuh adalah waktu waktu kita mulai berpuasa. Saat imsak yang sering ditulis di tanggalan itu masih boleh makan, tapi hendaknya imsak itu untuk siap-siap diri. Agar kita sudah waktu azan kita sudah si, siap. Artinya kalau sudah imsak, segera minum air, sikat gigi dan sebagainya. La, kalau apakah masih boleh makan? Boleh sampai azan baru diam. Tidak boleh mah makan. Kalau yang dimakan lembut-lembut kan enak. Coba yang dimakan kerupuk rambak kan repot nanti. Kerupuk rambak dimakan azan. Ayo ke selokan nanti. Makanya kalau saya imsak artinya suruh siap-siap. Agar kita siap-siap boleh sikat gigi, minum air dan sebagainya. Baru di saat dengar azan kita sudah dan kaidah imsa kita adalah pernah ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi itu setelah sahur membaca ayat 50 kali. 50 ayat adan. saya begitu. Sebagian yang ada di masjid disuruh pulang. Yang pulang pergi ke masjid. Yang di rumah pergi ke masjid. Seperti itu. Baik. Kemudian setelah itu. Apa sih yang batalkan puasa? Kan harus tahu. Tadi disebutkan. Namanya puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari Terbitnya fajar sadiq, masuknya waktu subuh Hingga terbenamnya matahari Terbenam matahari tenggelam secara utuh Di tempat yang datar, bukan ketutup gunung Tutup gunung masih cepat, nanti subuh agrib lah ini nah. Di tempat yang datar diperkirakan Biasanya sudah ditulis oleh tanggalan itu, dipatuhi itu boleh itu dengan ilmu khusus untuk mengetahui itu. Nah, apa sih yang batalkan puasa? Yang batalkan puasa ini, Buya ringankan. ada sembilan hal yang membatalkan puasa, dan sembilan orang yang boleh berbuka puasa, itu nanti kita bahas singkat pada malam hari ini. Mohon sedikit sabar, perlu konsentrasi sedikit. Sembilan-sebilan enak. Sembilan hal yang membatalkan puasa, sembilan orang yang boleh berbuka puasa, Sembilan hal yang membatalkan puasa Sembilan orang yang tidak wajib berpuasa Yang membatalkan puasa di sini Ada sembilan Yang pertama adalah Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang lima Nanti disarai Yang kedua Bersenggama Biarpun tanpa keluar air mani yang kedua adalah muntah dengan sengaja Biar mudah dihafal Antara makan Memasukkan sesuatu dengan muntah itu mirip dekat Yang pertama adalah memasukkan sesuatu Ke salah satu lubang lima Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga Lubang buang air kecil, lubang buang air besar Yang pertama Yang kedua adalah muntah dengan sengaja Yang ketiga adalah Bersenggama Biarpun tanpa keluar mani yang keempat keluar remani Biarpun tanpa senggama Yang kelima adalah Haid Yang keenam adalah Nifas Yang ketujuh adalah melahirkan Yang kedelapan adalah hilang akal Yang kesembilan adalah murtad keluar dari Islam Disarai ringkas, sembilan dulu ya. yang pertama adalah masukkan satu ke salah satu lubang lima Lubang lima itu mulut, hidung, telinga Ingat lima, mulut, hidung, telinga Buang air kecil dan buang air besar yang dimaksud memasukkan suatu ke lubang mulut itu apa sih? Harus tahu Kalau tidak tahu bisa bermasalah nanti Memasukkan ke lubang mulut adalah nelannya Jadi kalau masukkan ke mulut asal tidak ditelen tidak batalkan puasa Untuk memahamkan biarpun jangan dilakukan betul Biasa sering membuat contoh yang ekstrim di siang hari Ramadan ibu-ibu memasukkan es krim ke dalam mulut. Batal, puasanya? Huh? batal ya, tidak puasanya? Ah, batal tidak? Ya tidaklah bu. Yang penting jangan diteleng kan gitu loh. Ya fahamnya harus itu. Ekstrim, makanya buat baca contoh ekstrim biar faham. Jadi masukkan es krim ke dalam mulut tidak membatalkan puasa asalkan jangan. Ya, orang isteng bener ini. Biar faham, biar faham. Wo, oh, ini berkembang bu sampai pertanyaan macam-macam ini. Kalau faham sudah beres. Sikat gigi boleh tidak waktu siang hari. Tidak membatalkan puasa. Asalkan sikat giginya jangan di. Semuanya jawabannya sama begitu. Cabut gigi boleh tidak siang hari bulan Ramadan. Siapa yang larang. Asalkan giginya jangan di. Semuanya jawabannya sama. Permasalahannya adalah orang sini bingung. Tidak tahu. Yang dimaksud membatalkan adalah dengan sengaja menelan. Selesai. Nah ini sudah Selesai, tidak usah pusing-pusing Pemahaman itu penting, kalau belajar Setengah paham pusing nah, Akhirnya ada pertanyaan Nelen ludah Kata buya nelen Bagaimana hukum nelen ludah Wah batal dong nih. Salah paham lagi, makanya kalau ngaji Jangan ngantuk, makanya kalau dengan buya jangan kedip sedikit pun Kalau kedip sedikit nanti pulang Bisa salah cerita nanti ya, awas ah, Belajar gampang Kedip, gara-gara kedip Karena saking gampangnya kan cepat ada kedip satu pulang salah. Waduh, kecelaka Kenapa? Menelan ludah enggak boleh padahal dijelaskan ludah begini. Ayo coba. Kalau ada ditanya, ibu-ibu, bapak-bapak tanya kepada ustaz, hukumnya menelan ludah, ludah gimana? Ustaz menjawab, kayaknya batal. Pakai kayaknya. Wah, brabe ini. Nah, ini karena ada hubungannya dengan nelen maka harus ditekankan pemahaman tentang ludah. Bagaimana hukumnya menelan ludah? Jawabannya Menelan ludah itu Tidak membatalkan puasa Asalkan memenuhi Tiga syarat Menelan ludah tidak membatalkan puasa Asalkan memenuhi tiga syarat Yang pertama adalah Ludahnya sendiri Dia betul ini ulama ngomong Jadi Harus paham betul, tak boleh Apakah kebayang minum ludahnya orang lain ya mungkin mohon maaf suami istri bermesraan tukar ludah mohon maaf ini ludahnya orang lain jangan kebayang ludah di situ dicicipi diambil bukan bukan ini orang enggak ngerti kemesraan nanti ini eh, kasihan benar itu orang bilang begitu masih enggak faham maka mungkin orang nelan ludah wah ya mungkin sekali orang bermesraan jadi kalau lidahnya sendiri boleh lidahnya orang lain enggak Bu jelas ya ludahnya sendiri baik yang kedua adalah, Ludahnya masih di tempatnya di dalammu mulut. Kalau ludahnya sudah berpindah enggak boleh misalnya, Ada ibu-ibu yang iseng ludahnya taruh di gelas. Jangan tolong, lah, biar paham. Kalau saya ngajar VK itu, Harus terang-terangan begini biar inget sampai di rumah. Ada orang iseng naruh ludah di gelas. Ditaruh di kulkas lagi. Wah. Habis itu diminum lagi, biarpun ludahnya sendiri. Kalau sudah keluar, menjadi membatal syaratnya ludah masih di dalam mulut sendiri paham atau tidak jelas ya kalau sudah keluar nah, kalau sudah dikeluarkan kok diminum lagi pak? Ba? batal paham tidak jelas yang ketiga adalah ludahnya masih murni belum campur es krim sama gula tadi ya jelas ya murni belum campur darah belum campur yang lainnya kalau campur yang lainnya gimana campur garam, susu paham ya jadi jelas ya ludah ditelan tidak membatalkan puasa sarat memenuhi tiga syarat ludahnya sendiri masih di tempatnya belum bercampur dengan yang lainnya selesai, boleh ditelan kayak apapun sebab ini bisa bermasalah ada ibu-ibu ngirain nelan ludah batal, mulai pagi sampai siang kering Tenggaraannya, kadang ludah terus Ya, ngajinya ngantuk makanya jangan kedep kalau ngaji itu ayo, yang nolah-nolah di belakang itu ketinggalan nanti percayainya, sampai di rumah bermasalah nanti ngajinya. Belajar fikih itu harus faham, tidak boleh setengah faham. Kalau setengah faham bermasalah tadi, bisa sampai di rumah puasa nggak nulen ludah nanti, telen ludah sampai ulama itu takut jamaah itu nggak faham. Kadang-kadang membuat contoh yang aneh, kalau seandainya biar faham, yang penting ludahnya masih asli di dalam tempatnya miliknya sendiri. Itu ditelan enggak apa-apa kalau seandainya ada orang di siang hari bulan Ramadan mengumpulkan ludahnya sendiri di dalam mulutnya sampai hmm, begini kemudian ditelan batal enggak Masih bingung ini rumusnya kayak Batal enggak Enggak karena asli di tempatnya paham Sudah selesai Jadi Belajar fikih itu harus jelas gitu paham enggak boleh setengah paham setengah paham nanti jadi masalah nih Paham enggak selesai Baik, masalah memasuk kemun. Makanya kalau tadi mencabut gigi juga boleh, asalkan tidak boleh nelan giginya sama darahnya. Kuncinya itu saja. Kalau nanti ketelan gimana? Kalau takut ketelan, ya jangan cabut gigi siang hari. Gitu saja, gampang. Cuman intinya yang membatalkan tuh nelannya itu loh. Yang dengan sengaja, sengaja. baik Yang kedua adalah memasukkan lubang hidung. Ini kalau nggak ngaji bener bisa bermasalah, sampai di rumah bisa ngedumel sama suaminya, oh, nggak enak Ustadz nih hari ini, kenapa? Masa keterangannya bikin hobi saya nggak tersalurkan? Hobimu apa sih dek? Mohon maaf hobinya ngupil bilang kali ini. Dia pikir ngupil, batalin. yang membatalkan puasa bukan itu, yang membatalkan puasa ini kabar gembira yang suka ngupil puasanya. Yang membatalkan puasa adalah memasukkan jemari atau sesuatu ke lubang bagian atas dulu. Yang kalau kena airnya gerak. Jadi kalau kita masukkan ke dalam sampai batal. Tapi di bawahnya yang asik itu. Maka tidak batal. Maka kabar gembira bagi siapapun yang suka ngupil. Ternyata ngupil tidak membatalkan puasa. Cuman jangan di depan umum. Tidak pantas. Itu masalah kecil bisa heboh. Anak kecil kalau lagi ngupil ditahan bisa nangis. Ramin. Tiada penulisan tu, tapi harus dibahas secara fikih. Sebab kadang-kadang yang dikhawatirkan orang belajar fikih salah faham memasukkan suatu ke lubang hidung membatalkan puasa, akhirnya kan dipikir tu, ngu. ngupil. Padahal bukan ngupil ini, pak. Masukkan suatu apapun pokoknya ke wilayah kalau kena air nyerak itu yang batal. Lubang belakang, lubang bawah ini tidak membatalkan. Paham? Jelas. Kuping. Memasukkan suatu ke lubang telinga. Apapun korok kuping. Tetes kuping obat atau apapun Dimasukkan ke telinga adalah membatalkan puasa Mana yang dimaksud dalam? Yang dimaksud dalam adalah Sesuatu yang bisa, tidak bisa dijangkau Oleh jemari kelingking kita Kalau kita masukkan Kalau jari, jari kelingking kita asalkan Tidak ditambah kuku lancip Kalau tambah kuku lancip bermasalah Ini yang bundel nih Tidak ada kukunya Ini ini termasuk luar, tidak batal biar begini ah. um, Jelas ya? Ini sudah diatur oleh Allah, sudah ukurannya masing-masing ini. Tidak akan masuk ke dalam, tapi kalau korok kuping ke dalam batal. Menurut madhab kita imam syafi'i, kecuali madhabnya imam al zahdi rahimallah taala. Baik. Jadi memasukkan ke lubang kuping membatal, tetes kuping atau apapun. Bagaimana hukumnya mandi besar? Lalu nah, masuk ke kuping. Saya mau mandi besar masuk ke kuping ini gimana nih? Pure masuk ke ko? ke kuping. Asalkan kita tidak menyengaja memasukkan ke telinga. Maka itu dianggap tidak membatalkan puasa. Kalau gini eh kerucuk-kerucuk batal. Tapi pure begini. Karena apa? Kita gunakan untuk melakukan yang wajib. Jika kita melakukan sesuatu yang wajib, kok tiba-tiba masuk atau melakukan suatu sunnah, kok tiba-tiba masuk itu dengan tidak disengaja tidak membatalkan. Tapi kalau main-main nyelam ke sungai, ngapain kamu nyelam ke sungai? Iseng aja nyelam, enggak ada tujuan, kok masuk batal. Karena enggak ada tujuan. Tapi kalau karena mandi besar, mandi besar hukumnya wajib mandi besar wajib kan mandi besar apa mandi Jumat sunnah mandi besar wajib habis head wajib kan mandi lah kehabis head mandi atau habis mohon maaf habis bersenggama atau tiba tiba siang hari mimpi keluar mani mimpi keluar mani nggak batal puasa dia harus mandi be mandi besar hukumnya wajib lah berarti waktu kita mandi ada tujuh tujuan wajib maka kalau masuk telinga batal nggak batal nggak tidak harus yakin ya nggak boleh setengah-setengah tapi kalau iseng nyebur ke kolam ngapain ya iseng aja, masuk batal. Sama berkumur dalam wudhu hukumnya sunnah. Ibu kayaknya belajar wudhunya kayak belum mateng nih kayaknya. Berkumur wajib pas sunnah. Sunnah yang wajib wudhu kan cuma 6, basuh muka, tangan, mustahw kepala, kaki tertibkan gitu niat. Jadi berkumur adalah sunnah. Selagi sunnah berarti dianjurkan. Ya ndak? Sunnah itu anjuran, harus paham makna ini. Selagi sunnah adalah anjuran, berarti berkumur tidak membatalkan buah, puasa. Asalkan jangan jangan di jangan di len. Sudah selesai, sudah beres sudah, sudah. beres. Asalkan jangan ditelan. Pokoknya ya Dan jangan kena waswas. -was. Habis berkumur, asalkan sudah kita buang 100% dingin-dingin di dingin, dalam mulut itu adalah dimaafkan gak usah kena waswas, -was, selalu mudah berkali-kali pokoknya waktu ngelepehnya itu ada 100% gak ada yang ditahan sedikit gak hmm, ada tahan, kalau tahan sedikit batal lo ya hmm, terus ditelan pokoknya sudah jujur antara dengan Allah, eh selesai ada pun dingin pasti dong, ada bekasnya dingin karena segala sesuatu yang pernah kena air menjadi di dingin, perasaannya kayak ada air, padahal gak ada air itu jadi kalau habis kumur gak usah masalah Fam kalau lagi tak lagi berkumur, kok ketelan? Asalkan kumur yang sunnah tadi, ketelan tidak batal puasanya. Misalnya lagi berkumur gini, ada petir, citer ketelan rezeki. Ya, tidak batal puasanya, ketelan. Karena pekerjaannya sun sunnah. Faham ya? Tapi kalau yang di dalam mulut itu nggak ada tujuannya, main-main. Kayak ibu tadi mentang-mentang dari buaya katanya memasukkan es krim ke dalam mulut enggak batal puasanya masukkan es krim dimasukkan betul memang tidak batal tak tahu ni kucing kegigit kaki up ketelan batal karena sesuatu yang dimasukkan tadi adalah bukan sunnah main ma main ya. ada ibu-ibu. Kalau mau pasang kerudung pakai jarum pentol, Digigit di mulut batal ndak? Kok masih separuh jawabnya ini kan, Nafam? Batal ndak bu? Dimasukkan di mulut jarum pentol lah, jarum pentol pentol, pentol pentol. Semuanya itu saja, Nafam. Batal ndak? Ini ada. Saya kadang-kadang di pertanyaan tuh aneh-aneh. Ya -aneh. memang tidak pernah ngaji ya dimaklumi yang bertanya ya. Batal ndak? Tidak. Asalkan jarum pentolnya jangan di. Nah, Muaknya gitu dong Pokoknya harus faham Belajar fikih itu enggak boleh setengah faham Kalau setengah faham jadi masalah Baik setelah telinga Mohon maaf ke lubang depan Lubang belakang Tidak terlalu, perlu dibahas terlalu detail Bagian wilayah-wilayah wilayah tersebut Intinya begini Khususnya para wanita Kalau laki-laki Mohon maaf Ada kemaluan Itu ada lubangnya Kalau ditetesin obat Batal Ada pengobatan Melalui tempat tersebut Diteteskan Batal Wanita pengobatan dimasukkan kapsul ke dalamnya adalah batal memasukkan sesuatu. Sesuatu tersebut termasuk jemari. Engkau mohon majelis mulia. Kalau seorang wanita memasukkan jemari ke lubang tersebut adalah batal. Maka dari itu wanita, para wanita, jika engkau membasuh alat depanmu cukup engkau tekan sekuatmu dengan perut jemari ini. Selagi dengan perut jemari ditekan begini itu masih wilayah luar. Dan sudah diatur oleh Allah cara membersihkannya semacam itu. Tidak usah kena waswas was terlalu dimasukkan ke dalam jadi batal. Termasuk suami istri, mohon maaf. Ada seorang suami iseng. Suami si yang mengisram, iseng dengan istri bukan haram. Akan tetapi kalau di bulan Ramadan harus hati-hati. Kalau jemarinya seorang suami masuk ke wilayah tersebut, batal. Alas hati-hati. Bulan Ramadan harus dijaga. Baik. Lubang belakang pun demikian. Apa yang kita masukkan? Batal. Makanya cukup cara membersihkannya begini. Dengan perut cemari sudah. Kalau kita masukkan ke dalam, batal. Selesai. Pindah. Ini yang pertama membatalkan puas adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang lima. Lubang mulut. Lubang hidung. Lubang telinga. Baik, lubang depan. Lubang belakang. Baik. Yang kedua adalah yang membatalkan puasa adalah bersenggama. Bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Biarpun tanpa, akhirnya bersenggama tidak puas. Belum puas sudah berhenti. Batal puasanya. Mohon maafin majelis mulia. Kaidahnya sederhana. Asalkan kepala kemaluan itu itu sudah masuk, batallah bagi seorang laki-laki. Dan bagi seorang wanita tidak harus kepala semuanya masuk. Yang penting ada barang masuk ke situ kan sudah batal tadi babnya. Jadi masukkan bersenggama, membatalkan puasa. Biarpun tanpa keluar mani. Baik dengan cara yang halal atau haram. Haram tidak kita bahas di sini. Ini orang sholah-sholah semuanya. Zina, batal puasa. Termasuk bersenggama dengan binatang sekalipun atau seorang wanita digaulin oleh kera misalnya batal puasanya baik. Karena Bab dimasuki sesuatu tadi juga masuk di situ. Agar tapi senggama secara khusus nanti bagi kaum pria ada hukumannya ada kefaroh. Jadi memasukkan sesuatu bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Yang ketiga adalah keluar mani biarpun tanpa bersenggama. Dengan sengaja semuanya, kalau tidak sengaja enggak. Keluar mani dengan disengaja. Biarpun tanpa bersenggama melalui tangannya istri atau bercumbu sampai keluar mani. Tapi kalau keluar maninya karena mimpi basah. Lagi tertidur di siang hari bulan Ramadan tak tanya mimpi bersenggama. Setelah bangun ada air mani. Batal atau tidak? Tidak. Karena tidak disengaja. Selesai. Buru-buru tadi, yang kedua dulu ya Yang kedua itu adalah muntah dengan sengaja Urutannya Biar mudah menghafal ya Memasuk satu kolobang lubang lumah, lima Kemudian muntah Kemudian bersenggama dengan sengaja bersenggama Biar pun tanpa keluar mani, keluar mani tanpa Tanpa senggama, sudah empat Muntah Dengan sengaja tentunya Kalau muntah gak sengaja gak batal Contohnya muntah yang tidak sengaja itu ya tiba-tiba Yang hamil muda, muntah atau di kendaraan, mabuk, mual, muntah, tidak batal puasa. Dengan tidak sengaja. Tapi yang sengaja, digorok lalu keluar. Wuh. Atau dia ngerti kalau nyium bau yang tidak enak, pasti muntah. Tentunya nyium, diambil. Oh saya ingin saya muntah, muntah, batal. Kalau muntahnya tidak sengaja, tidak membatalkan puasa dengan syarat tadi. Tidak menelan lidah Sebelum berkumur Sebab kalau sebelum berkumur Kok ditelan ludahnya Menjadi batal Kenapa? Muntahan adalah najis Najismu lewat mulutmu Yang namanya najis itu Harus disucikan dengan air Makanya kalau orang muntah Biarpun ludah seribu kali Mulutnya bersih tetap belum suci Karena belum kamu sucikan ya, Kan muntahan kan najis Lewat mulut Berarti mulutmu najis Maka mulutmu najis tidak akan menjadi suci Kecuali kamu berkumur Ini, dibuang selesai Berkumur air suci kan ini Air bisa dipakai Wuduk kita berkumur Kita buang selesai Baru suci boleh nelen ludahnya Tapi kalau belum berkumur Kok kita nelen ludah Berarti ludah kita bercampur Dengan sesuatu kalau ludah yang bercampur dengan sesuatu hukumnya bagaimana tadi? Batal. Nah, hubungannya sana tuh Kalau belajar fikih itu ada hubungan-hubungan hubungan itu. Makanya belajar fikih enggak boleh setengah-setengah, paham -setengah bener Baik. Selain itu bersenggama dengan sengaja, biarpun tanpa keluar mani, yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja, biarpun tanpa senggama. Yang kelima, 6, 7. Yang kelima adalah Haid, ibu-ibu puasa. Di saat berpuasa tak tahunya apa. Sepuluh hari sebelum adzan maghrib ada tamu datang. Aduh, dahulu suaminya makan, suaminya teriak teriak, Mama belum maghrib, Mama belum maghrib. Aduh, tak tahunya sudah tidak tidak berpuasa. Kenapa? Haid, haid membatalkan puasa. Nifas juga membatalkan puasa. Sama seorang ibu yang sudah hamil tua tapi telaten ibadahnya kuat. Biarpun hamil-hamil tua masih puah, puasa. Eh, waktu puasa asar melahirkan. Puasanya bagaimana? Batal. Jelas ya. Yang tiga mudah difahami. Tak usah repot. Yang ke delapan, yang ke delapan adalah hilang akal. Hilang akal ini ada tiga martabat. Yang pertama gila. Yang kedua kelas pingsan, ayan. Pingsan adalah hilang akal, ayan hilang akal. Pingsan hilang akal. Yang ketiga adalah tidur, tidur hilang akal. Akalnya sudah tidak jalan orang kalau tidur. Dari tiga ini ada hukumnya masing-masing ibu, bapak, diperhatikan. Kalau yang pertama adalah gila. Gila itu membatalkan Puasa biarpun Sebentar Ada orang begini tak tanya gila Sebentar batal puasanya Gila biarpun sebentar batalkan pua. puasa Berbeda kalau pingsan Pingsan itu Baru membatalkan puasa Kalau pingsannya itu Sehari penuh Habis sahur pingsan. Sadar-sadar Isya. Maka puasanya sah tidak? Tidak sah karena pingsannya sehari Pak. penuh. Tapi kalau dia sadar sebentar, pingsan sadar sebentar puasanya sah. Contoh, habis sahur pingsan. Jam 12 siang bangun, lihat siang kaget pingsan lagi. Bangun-bangun Isya. Sah tidak sah kalau pingsan biar asalkan sempat sadar di siang hari biarpun sebentar sadarnya sadarnya sebentar sah boleh coba tuh, <tuh> ya jelas ya maksudnya untuk menghukumi orang-orang itu loh jadi kalau pingsan asalkan sadar kebalikannya kalau gila gila biarpun sebentar Batal, tapi kalau pingsan asalkan sempat sadar biarpun sebentar adalah sah yang tidur dihilang akal, sebab tadi judulnya hilang akal, batalkan puasa. Bakal ada pertanyaan, langsung dijawab di sini. Tidur tidak membatalkan puasa, biarpun sehari penuh. Habis sahur ketiduran, bangun-bangun isak. Bukan tidurnya kerbau itu bukan, kalau kerbau nggak ada tidur begitu. Tidur kerbau itu tidak akan pernah lebih tidur tiga jam ternyata. Cuman orang sering dolem bilang apa, tidurnya ker. Perbu, enggak ada. Terus itu tiga jam, enggak sampai sudah pindah, jalan pindah gitu, enggak bisa. Baik ini, ini lebih dari kerbu berarti. Anggap saja ada orang, habis sahur ketiduran, bangun-bangun, isya puasanya sah tidak? Kok separuh ini gimana sih, enggak nyambung? Sah atau tidak? Sah, harus yakin. Kalau belajar fikih enggak boleh setengah ibu. Ruki ibu, dateng. bu datang kalau enggak konsentrasi. Mungkin ibu yang ajar enggak serus enggak pakai rotan kok. Jadi Buya belajar tuh buat enak kayak ceramah enggak pakai kitab. Kalau pakai kitab nanti Buya ngadep kitab, ibu-ibu hilang nanti. Kalau ngajar fikih begini aja pakai kitab enggak karu. Ini ngadep sini, ngini, matanya ke sini, melek. Biar enggak ada yang kelewat. Itu aja masih setengah. Orang tidur mulai dari sahur sah, sampai isya sah enggak puasanya? Yakin sahnya. Cuma ada yang ngomong sah ikut-ikutan sah. Yang benar kalau belajar itu biar enggak ngerepotin orang lain nanti salah-salah. Baik, selesai. Baru yang kesembilan adalah Murtad murtad Mengingkari Al-Quran Wahyu Mengingkari Nabi Muhammad Mengecek syariat Islam Murtad macam-macam Yang menjadikan orang keluar dari Islam Tidak mempercayai Nabi-Nabi yang dua lima itu Nabi Nabi Adam bukan Nabi atau Nabi Musa bukan Nabi Murtad, karena disebutkan dalam Al-Quran Murtad keluar dari Islam Dengan bermacam-macam modelnya Jelas ya yang batalkan puasa ada berapa? Yang pertama masukkan satu ke salah satu lubang lima Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga Lubang buang air kecil, lubang buang air besar Yang kedua muntah dengan sengaja Yang ketiga adalah senggama biarpun tanpa keluar mani Yang keempat adalah keluar mani biarpun tanpa senggama Yang kelima enam tujuh haid nifas dan melahirkan Yang kesembilan hilang akal dengan tiga judul tadi Yang kesembilan, yang kesembilan adalah murtad selesai. Selebihnya jangan ditanya. Ayo apa lagi, Bu? Pertanya Ibu nanti pasti jawab dengan ini. Ini batalkan puasa ndak sih? Puya infus batalin puasa ndak? Sontek sontek batalin puasa ndak? Ada yang nanya yang gitu ya? Coba dijawab. Sontek batalin puasa ndak? Sontek Ayo masuk yang mana ibu? Ayo kalau belajar nggak boleh ngantuk ya paling depan loh ya. Masuknya di mana? Bokong, paha? Batal ndak? Ya ndak lah sudah. Kok pusing? Rumusnya jelas kok nih. Nggak usah dibantah sudah. Pokoknya kalau belajar paham nggak usah pusing nanti. Masukkan ke mata, kopi ke mata. Batal ndak? Mata? Ada yang bingung. Nda mata. Nah, jadi bolehlah nanti kalau Ibu pengin minum kopi di siang hari lewat mata saja. Jadi jelas ya? Ibu ngobati mata enggak batal. Belajar itu jelas, enggak boleh setengah-setengah. Makanya hafal betul bisa jawab semuanya. Enggak usah pusing nanti. Oh, susah belajar fikih jadi susah karena kurang paham ya. Kalau paham selesai. Baik kita tinggalkan ini. Belajar fikih Ramadan cuma itu, Dok. Enggak usah yang lainnya selesai. Makanya ibu bisa mengajar dalam fikih praktis ibu itu... Ya mana yang batalkan difahami dulu... Selesai nanti. Sebab ini banyak pertanyaan nanti. Kaget batal enggak? Macam-macam pertanyaan. Kagetnya sampai pingsan. Pingsan batal enggak puasa? Nah, kalau seharian baru batal. Ya. Kalau enggak, enggak. Baik. Selesai. Sekarang baru yang kedua. Ini praktis semuanya, bu Nanti ada bukunya. Siapakah orang yang boleh berbuka puasa... Maksudnya gak wajib puasa. Ada sembilan juga. Sembilan, sembilan. Jadi ibu harus pulang menghafal. Sembilan, sembilan. Kayak saya dulu waktu kecil gitu. Kalau disuruh ibu saya itu takut lupa tuh. Bawang sama lombok, Bawang, lombok. Jadi ibu nanti udah. Sembilan, sembilan. Sembilan, sembilan. Sembilan. Sengaja buyah susun sembilan-sembilan biar mudah dihafal. Dan memang kebetulan sembilan-sembilan memang. Sembilan sama sembi. Baik. Sembilan orang yang boleh berbuka. Gak wajib. Yang pertama... Saya buat sepasang-pasang. Dua, dua, dua, dua, satu. Biar enak hafalnya. Yang pertama adalah anak kecil. Yang kedua orang gila. Anak kecil dengan orang gila itu sengaja mirip. Anak kecil belum berakal. Orang gila tidak punya akal. Mudah dihafalnya. Anak kecil dengan orang G, gila. Kalau dah hafal kelewatan. Sudah cara ngafalnya pun sudah diajari kok. Anak kecil maksudnya orang yang anak yang belum balik. Anak yang belum balik tidak wajib berpuasa Yang belum haid Belum keluar mani Di usia 9 tahun 10 tahun juga belum wajib Cuman ibu Anak yang sudah umur 7 tahun Sudah wajib, kita yang wajib Anaknya tetap tidak wajib Kalau kita punya anak umur 10 tahun Wajib kita mengajari sholat, mengajari berpuasa Biarpun bagi dia puasa Belum wajib Karena tidak wajib bagi dia Makanya ada puasa beduk bagi anak-anak kecil Karena aslinya puasa bagi dia belum wajib Anak kecil tidak wajib puasa Tapi wajib kita mendidik puasa Biarpun dengan istilah puasa beduk Kalau ibunya puasa seperti beduk Dibeduk saja itu ya, nah. Jadi untuk anak-anak kecil Jadi istilah mendidik anak kecil berpuasa jam 9-10 itu boleh Melatih agar nanti Di saat sudah balik sudah akil balik, sudah keluar mani, sudah haid, sudah dewasa, sudah disebutkan balik itu ada ciri-cirinya. Kalau tidak ulang, ulang lagi pengajian, tidak tambah-nambah nanti. Ini kan pengajian sudah diterangkan dulu. Jadi kalau belum balik tidak wajib, tapi kalau sudah umur 7 tahun wajib kita ajari. Biarpun belum sempurna, nggak apa-apa. Mengajari menutup aurat umur 7 tahun, biarpun kadang-kadang dilepas masih dimaafkan, sebab belum balik. Tapi nggak boleh buat anak kecil kan belum wajib. Terus dibiarkan saja haram bagi orang tua. Tidak diajari solat, tidak diajari puasa. Anak kecil tidak wajib. Tapi bagi orang tua wajib ngajari. Kalau anda tidak ngajari dosa, kalau anda tidak ngajari solat di usia 7 tahun dosa. Kalau anda tidak ngajari menutup aurat di usia 7 tahun dosa. Biarpun kadang-kadang buka kadang-kadang ini, sana tu ya itu kan 8 tahun. Kadang-kadang buka anak kecil yang sana ibu-ibuan belakang apa? Adik-adik belakang, tidak apa-apa. Tapi wajib di Semua kewajiban harus. Tapi ada sebagian ustadz sekalipun itu dipikir mentang-mentang tidak wajib bebas Kita menemukan satu ustadz datang ke rumah kita Ustad semoga Allah mengampuninya. Punya anak 10 tahun Hari raya lebaran Pakai rok pendek Pakai baju Kecil Ustad umur berapa? Umur 11 Rupanya takut saya tanya langsung ngomong Belum head kok Tapi astaghfirullah Biarpun belum head kalau sudah 7 tahun sudah wajib di diajari Rupanya dia salah faham Ini ngajinya ini yang bermasalah jadi kayaknya waktu saya tanya, umur berapa Ustadz? Ini anak umur berapa Ustadz? Langsung di nomor 11 tahun. Belum haid kok. Jadi kayaknya bakal saya tanya, kok bajunya begitu? Rupanya betul salah paham dia langsung dijawab sendiri. Belum haid. Biarpun belum haid. Wajib kita ajari menutup awrot. Sama sholat dan puasa. Tapi puasanya tidak sama. Menutup awrotnya pun kadang-kadang kebuka, jadi maafkan karena belum haid. Belum balik. Baik, kemudian yang kedua adalah orang gila. Gila benar ya, bukan gila harta, gila tahta. Gila sebabnya apa saja. Pokoknya orang gila, sudah ngerti lah orang gila. Orang gila tidak bisa diterangkan. Orang gila jangan tanya, orang gila tuh, orang gila sendiri tidak mau dibilang gila. Orang gila tanya tidak mau gila. Jadi gila itu batal puasanya. Dan tidak wajib. Makanya ibu-ibu kalau pengen, saya ingin tidak puasa, gimana caranya? Enak. Jadi orang gila beres ini. gila beres. Gila tidak wajib. apa Gila tidak wajib puasa. Dan tidak ada yang marah. Karena ibu-ibu. Kalau bapak tidak puasa dimarahi, itu saya pegi, tidak puasa tidak dimarahi sama orang. Oh boleh jadilah kamu orang gila. Selesai. Jadi jelas ya, anak kecil dan orang gila. Selesai. Yang kedua, yang ketiga sama yang keempat, yang ketiga adalah orang sakit. Yang keempat adalah orang tua. Orang sakit sama orang tua itu sama kurang lebihnya. Sebab yang namanya tua itu sakit yang tidak ada obatnya kalau ada obatnya itu yang seumur-umur lebih dari saya sedikit mesti cari obat awet muda itu. Tua itu enggak ada obatnya, kalau tua enggak bisa balik lagi ke muda kan. Berarti orang tua kayak penyakit. Makanya saya jajar, orang sakit dan orang tua. Sakit apa ini? Wah katanya Buya, sakit menjadikan orang boleh tidak puasa. Akhirnya ada anak gadis yang tidak puasa. Neng kok anak puasa? Saya sakit bah. Sakit apa? Sakit jerawat. Ini ngaco ini Makanya kalau belajar jangan ngantuk. Sakit yang membahayakan jasadmu. Sakit apa saja? Enggak usah disebut penyakitnya kayak apa. Jika engkau berpuasa berat bagimu dan membahayakan kepada dirimu penyakitnya semakin parah, maka tidak wajib puasa. Ada orang jantungan enggak boleh berpuasa atau kata dokter katanya. Menurut siapa? menurut dokter yang bisa dipercaya. Kalau kata dokter ibu, jangan puasa demi kesehatan ibu karena penyakit ibu bahaya. Jangan puasa dengar omongan dokter. Syaratnya dokter yang muslim yang bisa dipercaya. Yang pertama omongan dokter, yang kedua adalah pengalaman pribadi. Bukan katanya orang, katanya orang jangan didengar. Kalau dia bukan dokter sudahlah Bu, enggak usah puasa Bu. Enggak usah ya kuat kok kan gitu. Tapi kalau katanya dokter atau pengalaman pribadi tiba-tiba kalau kita pernah nyoba puasa. Pernah punya penyakit tertentu. Kalau puasa tuh siang tuh gemeternya sakit. Batalin gak apa-apa. Karena punya penyakit yang membahayakan maka tidak wajib berpuasa. Orang tua pun demikian. Jadi kalau kita punya orang tua yang berat berpuasa. Jangan sok ngaku tua-tua ya gara-gara ini nanti. Saya tua nak. Tua kuat begitu makannya tiga piring masih masuk. Jadi yang maksud tua adalah orang tua renta yang baginya puasa adalah berat. Dan itu bisa dilihat dari tanda-tanda, kalau dia lagi makan, kalau dia kalau beliau tidak berpuasa, jalan ke sana kemari itu enteng. Tapi giliran puasa itu gak pindah dari kursinya, diem. Maafkan mbah, mbah sudah sepuh, kalau mbah gak usah puasa gak apa-apa mbah. Cuman biasanya orang tua itu takut mati dalam keadaan maksi itu enggak ngerti sehingga puasanya maksa. Enggak, Mbah, enggak maksiat biar pun Mbah tidak puasa karena Mbah sudah sepuh. Umurnya tuh enggak tentu. Zaman sekarang itu zaman penyakitan itu. 50 tahun aja kayak orang tua tuh sekarang itu. Oh, kaya tuh, kaya penyakit ada gula, ada macam-macam zaman sekarang. Orang dulu tuh umur 80, 90 tahun, Masya Allah. ngangkat barang masih kuat, enteng, seger, buger. Zaman sekarang zaman Masya Allah banyak penyakit. Baik, orang tua sudah empat ya. Kemudian setelah itu lima, enam, tujuh. Apa? Kemudian berapa empat ya. Sekarang lima sama enam. Lima, enam, tujuh. Lima, enam, tujuh. Siapa? Satu, dua, tiga, empat lima, enam, tujuh. Haid. Nifas. Haid dan nifas. Sama melahirkan. Orang melahirkan tidak wajib. Batal puasanya secara otomatis. Berarti tidak wajib. Jadi orang yang tidak wajib berpuasa, kita ulang dulu, mudah menghafal ya. Apa tadi pertama? Anak kecil, orang gila. Orang sakit, orang tua. Ya kan? Orang sakit sama orang orang tua. Orang sakit sama orang tua itu sama, kurang Dia buat mirip. Nah, orang lagi haid. Khait itu tidak wajib berpuasa Ibu kalau puasa, lah khait puasa Tidak puasa Nifas Nifas juga tidak Tidak berpuasa Jadi kalau orang dalam keadaan khait Nifas Tidak wajib Berpuasa Khait Nifas tidak wajib Berpuasa Cuman Wajib diganti puasanya, tapi tidak wajib mengganti sholatnya. Nanti fikih ini, ibu, fikih ini ada tambahan-tambahan niat-niat, ada di dalam fikih praktis, bu ya. Biar ya fikih praktis yang bu bagi-bagi ya itu ada kecil untuk bisa jadi, jadi pegangan. Jadi kalau kalau nanti ibu-ibu sudah ada, bisa untuk ngajar yang lainnya nanti. Baik, dapat berapa? Enam. Enam Sekarang Ayo siapa yang hafal lanjutannya Ah, nah, Terus Musafir yang buat sendiri Musafir itu sendiri Dia buat sendiri yang gak pakai pasangan Jadi cara menghafalnya mudah nanti ya. Ayo siapa yang pernah Megang foto head up. Tim Timnya gak ada yang ikut Berditas ini, yang pernah baca Fiqh Puasa Praktis buaya. Ayo siapa? Tim harus hafal, nah, hamil sama nyusir, ada timnya tidak datang. Jadi satu pasang satu pasang. Anak kecil sama orang di, orang sakit sama orang tuh, haid sama nih. Kalau melahirkan kan sesaat, ya kan? melahirkan saat membatalkan saja, biasanya langsung kena nih nifas. Maka itu tidak pernah di, disebut. Kemudian hamil sama menyusui. Hamil sama menyusui berapa itu? Enam sama eh tujuh sama delapan hamil sama menyusui. Yang kesembilan adalah bepergian. Sekarang punya rinci. Hamil sama menyusui. Hamil kasus yang sama dengan menyusui. Kalau ibu lagi hamil. Kemudian terasa bahasanya ibu itu khawatir. Atau dirinya sendiri merasa tidak kuat. Bahkan secara umum hamil menyusui. Itu adalah sebab orang boleh meninggalkan puasa. Ada ibu-ibu. Istrinya Ustadz. 40 tahun tidak pernah puasa bu. Tapi istrinya Ustazah, solehah dia. Tahun pertama melahirkan, menyusui, hamil lagi, melahirkan, menyusui, hamil lagi, 40 tahun. Ayo, ibu terancur seudan tadi, bagaimana istrinya Ustazah? Sebab sama, sama Ustaz suruh hamil, terus habis hamil, menyusui, habis hamil, hamil lagi, menyusui, hamil lagi, anaknya 15. 15 kali 3, 45 tahun, persis tidak pernah puasa dia. Gak dosa lagi bu, enak ya Makanya jangan takut bu punya anak banyak Anak cuma dua, dua anak cukup Gak cukup bu, yang banyak punya anak Ong kuasa juga boleh ditinggalin kok ya Tenang aja Ejek suamimu tuh hmm. ya, Menyuruh saya hamil, saya makan enaknya, Ya Paham ya jelas Hamil, menyusui itu Sampai umur berapa? Dua tahun bayi Usia dua tahun bayi Kalau sudah tidak menyusui berarti gak boleh lagi Habis melahirkan Menyusui Sampai dua tahun bayinya itu Itu adalah usia menyusui Berarti kan tiga tahun tidak puasa dia Tiga Ramadan kan Ramadan yang pertama hamil Ramadan yang kedua masih nyusui Kemudian su anaknya semakin senang susunya Ramadan ketiga Wah tiga tahun tidak puasa. Itu anak satu, kalau anak tujuh berapa? kan begitu? Habis dua tahun belum apa-apa Hamil lagi Jelas ya? Hamil dan menyusui Oh itu tidak membatalkan puasa. Tidak wajib orang hamil dan menyusui tidak wajib. Jelas ya. Baik. Masalah kodok nanti dulu. Yang penting tidak wajib puasa dulu. Yang terakhir apa? Bepergian. Jadi bepergian itu syaratnya adalah anda menempuh perjalanan yang tujuannya tersebut adalah tujuannya adalah lebih dari 84 kilo. Ibu mau ke Cirebon. Ibu mau ke Cirebon, maka ibu boleh berbuka puasa. Dengan catatan hari itu ibu sudah keluar dari tempat tinggal ibu. Jadi sebelum subuh sudah keluar dari Tangerang. Sudah masuk Jakarta sana atau masuk kota sebelah. Mana kota terdekatnya Pokoknya kota tangga Bahkan sebagian matakan kota kecamatan Pokoknya subuh sudah keluar dari Kota sini Sudah keluar dan subuh di luar Maka sudah boleh berbuka Tapi kalau di sini masih berpuasa Subuh-subuh berangkat dari sini Wajib melanjutkan puasanya Jadi kalau ibu nanti pas siang hari bulan Ramadan Kok ziarah wali songo mampir ke pondok Saya siapin makanan di siang hari ibu Hmm Makanya kalau ibu punya tamu dari jauh itu jangan suruh paksa. Kalau tamu dari jauh ya jangan ditanya. Ibu tamuku puasa enggak? Kan gitu. Karena ini bulan Ramadan. Biarpun bulan Ramadan kamu kan musafir. Orang yang berpergian boleh berbuka buah kuasa. Baik. Jelas ya? Ada sembilan. Anak kecil orang gila. Orang sakit orang tua. Head dan nifas. Hamil menyusui. Orang berpergi, kalau tidak hafal ni betul-betul dulu kayak tidak lulus TK. Cara menghafalnya pun sudah saya atur ya dua dua dua sa satu. Baik. Sekarang dilintir dari atas mana yang harus di koldok, mana yang bayar fitiah. Anak kecil tidak wajib puasa, ya kan? Tidak wajib di koldok dan juga tidak bayar fitiah. Apa ada anak kecil suruh bayar koldok? Tidak ada kan? suruh bayar fidyah. Fidyah itu, Bu, menggantikan puasa, satu puasa 6,7 on. 6,7 on, satu puasa. Tapi anak kecil enggak, anak kecil kalau dewasa saya enggak usah ngqodho. Ibu pernah ngqodho enggak? Untuk anak kecil, untuk ibu sendiri waktu kecil? Enggak ada. Jelas ya? Anak kecil tidak wajib mengkotok kalau dewasa. Tidak wajib mengkotok tidak bayar fidyah. Nyambung belum ini maksudnya? Anak kecil tidak wajib mengkotok Do, ya sudah karena anak kecil Sama orang gila juga demikian Karena gila Orang gila tidak lihat Kemudian yang ketiga Sakit Sakit dilihat Bu Kalau sakitnya adalah Sakit yang ada harapan Sembuh Sakit ada dua Kalau sakitnya ada harapan Sembuh Maka wajib kodok kalau sembuh. Tapi kalau sakit yang tidak ada harapan sembuh. Bayar fit. Fityahu. Enggak ada harapan sembuh bagaimana kodoknya. Dibedain ya. Kan dokter bisa ngomong. Bapak ini sudah sakit tua. Sudah umurnya begitu kena jantungan. Ada harapan sembuh tidak dok? Enggak ada harapan sembuh. Menurut dokter. Dokter kan menurut ngira-ngira secara sesuai dengan ilmunya. Maka kalau menurut dokter gak ada harapan sembuh Maka bapak tersebut tidak wajib puasa Juga tidak wajib kodok Langsung dibayarin fit ya. Satu hari puasa berapa? 6,7 on Anggap saja 7 on Baik. Orang tua nah ini Sakit jelas ya Sakit dibagi dua Sakit ada harapan sembuh di kodok Yang sakitnya misalnya ibu Semoga sehat semuanya bapak Sakit pusing Oh uh enggak kuat sampai harus berbuka puasa. Setelah itu besoknya sembuh, besok puasa. Kemarin utangnya wajib dikotok tidak? Wajib mengibuk sembuh kok, kok pusing ini Dan jadi harus paham. Adapun orang tua, orang tua itu kayak orang sakit yang enggak bisa nyambung atau belum. Ada orang tua muda lagi. Makanya kalau ibu punya orang tua, tidak wajib mengkodok dianya. Kapan mengkodoknya? Mbah Nanti kalau balik muda lagi kodok mbah. Enggak kan? Enggak ada. Berarti orang tua kayak orang sakit yang enggak bisa sem, sembuh. Gimana kisahnya? Membayar vidyah. Jelas ya? Vidyahnya adalah 6,7an dalam satu hari. Selesai. Hed kodok enggak pakai vidyah. Nifas kodok enggak pakai vidyah. Jelas ya? Hamil. Dilihat dulu, ada dua. Hamil yang khawatir akan diri dan bayinya. Dirinya khawatir, kalau lagi puasa tuh khawatir saya tidak sehat. Atau dia khawatir kalau saya puasa, nanti bayi saya takut kurang gizi. Berarti khawatir akan diri dan bayinya. Kalau khawatir diri dan bayinya, wajib kordok plus fitiyah. Kodok plus fit, dia. Ada, ada, ada. Kalau ba, dirinya ada, asalkan ada dirinya hanya wajib kodok saja. Khawatir akan diri dan bayinya, ada dirinya. Jadi kalau orang takut akan dirinya, cuma wajib kodok saja. Tapi kalau dia, kalau saya sih biasa, enggak ada masalah. Terus, ya kasihan bayi saya aja takut bayinya kurus nanti, tapi bayinya enggak sehat. Berarti dia khawatir akan bayi saja, dirinya tidak khawatir. Berarti dia khawatir karena orang lain. Karena khawatir karena orang lain, yaitu bayi, maka wajib kodok pesvitia. Tapi kalau khawatir dirinya masuk, maka wajib membayar kodok saja tanpa fit, karena dirinya ada. Tapi kalau dirinya menyantai, dirinya nyata, wah oh, saya tidak ada masalah biarpun puasa setiap hari saya kuat cuman ya saya kan ada titipan ini bayi ini terus kalau saya puasa terus takut kurang gizi ya sudah berarti kamu boleh tidak puasa maka karena dia tidak khawatir akan dirinya hanya khawatir karena orang lain maka wajib kodok plus fit dia shalat bepergian sama Yuswi juga sama tadi Yuswi kasusnya sama persis dengan hamil ini yang bepergian wajib kodok nggak ada fit dia selesai wallah alam miswa iringan boleh ditanyakan ada waktu bertanya cuma 20 menit jam 10 harus ditutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya mohon maaf, bu ya, ya, ya saya ingin bertanya mengenai fikih ya. Ya, ya, mengenai wudu saat puasa. Kenapa sekarang para ulama banyak yang menerangkan fikih itu di kota-kota, sedangkan di daerah pedesaan-pedesaan yang belum tersentuh? Jangan kau untuk fikih mengenai, mengenai alib batasa saja tidak ada. Saya sering ke pedesa pedesaan saya melihat tidak ada, ya jarang lah, mungkin saya yang salah, mungkin tidak melihat ulama, ustad atau kiai gitu. Tapi di kota-kota besar saya melihat banyak kiai, ulama, ustad yang mengajarkan fikih yang begitu bagus. Saya sangat menyayangkan itu. Pertanyaan saya, mengapa para ulama, kiai dan ustadz tidak masuk ke desa-desa untuk menerangkan fikih? Ya terima kasih. Jika ada perkataan atau omongan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dari ibu, Satu lagi dari Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Begini Buya saya ingin Menanyakan Sehubungan dengan tadi Orang-orang uh, yang Batal puasanya Apakah yang harus dilakukannya Setelah dia Batal puasa itu Apakah mak maksudnya ada amalan-amalan yang dianjurkan Untuk menutupi uh, Puasanya yang batal Kemudian sedikit mengenai tentang hadis-hadis uh, tentang keutamaan bulan Ramadan uh, Banyak juga berseliburan pendapat mengenai hadis-hadis uh, keutamaan Ramadan ini yang dikatakan da'if Lalu bagaimana pula dengan tentang hadis yang mengatakan bahwa puasanya, uh, tidurnya orang puasa adalah ibadah Apakah hadis itu do'if atau mungkin ada uh, pemahaman lain. Demikian uh, mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang pertama masalah ada di desa ada. Hanya yang menjadi masalah orang gak mau ngaji. Sebab anak-anak kita juga masuk kok desa-desa. Kita punya anak masuk pelosok-pelosok, majlis di pelosok-pelosok. Hanya kebanyakan, makanya ini termasuk kritik kami kepada siapapun yang mengadakan acara kegiatan yang namanya jam'iyah yasinan atau tahlil atau apapun, hendaknya disisipi ilmu dong. Maulid, kok gak ada ilmunya. Sementara orang perlu tambah ilmu, biarpun disisipkan 10 menit bab wudhu. 10 menit bab sholat. Sebab para ulama dulu mengumpulkan acara ramai mengumpulkan orang itu untuk dikasih il, ilmu. Memang maulid sendiri adalah keutamaan. Akan Tapi kalau tidak ada ilmu, tidak akan tambah ilmu orang tersebut. Yasinan rutin, subhanallah. Rutin yasinan itu. Sampai mulai dari zaman saya kecil. Sampai saya tua. Begini itu jam yasinan di kampung saya masih masih ada. Akan tapi perlu ditingkatkan. Dikasih waktu 10 menit, tidak usah lama-lama. Asalkan yang ngajar itu betul-betul ngajar. Makanya saya ngomong ke anak-anak saya itu. Kalau kamu ngajar bab wudhu saja, kalau pakai kitab tak rotan kamu nanti. Sebab kadang-kadang ustadznya itu mengajarnya itu adalah tidak mencoba menerjemahkan dengan bahasa yang yang bisa ditangkap sehingga jamaahnya ngantuk. Apalagi pakai teks lama, kitab fikih lama itu kitabnya orang-orang cerdas sehingga kalau dibaca orang awam itu malah kadang-kadang nggak -kadang nyambung. Jadi perlu digampangkan gitu. Begini, wudhu itu kita bisa ngajar wudhu kan cuma 5 menit. Furu Furuudhuwudhu tu enam niat aku niat untuk karena Allah selesai basuh muka tangan kepala kaki bereskan gitu tak tapi faham kan ini lo gitu tapi kalau pakai pak furuudhuwudhu sitatun furuudhu ada pun tertunya wudhu sitatun enam dah ulang-ulang begitu belakangan tu begitu benar juga tidak ada salah itu hanya kadang-kadang kita perlu menggugah orang biar tidak tidur tu bagaimana caranya sebenarnya ada pengajian-pengajian di kampung-kampung kitab safinah dibaca di kampung-kampung. Mereka sangat hafal kitab safinah. Hafal judulnya. Belajar kan kalau judulnya hafalnya. cuman perlu belajar serius ya. Sebenarnya ilmu saya itu ilmu safinatun naja, enggak usah ilmu gede-gede. Jadi yang perlu diperlukan adalah bagaimana kita itu mengajari orang-orang tersebut dengan rutin jangan banyak-banyak. Sedikit makanya kami menghimbau kalau ibu-ibu punya majelis yasinan dan sebagainya jangan ragu mendatangkan ustaz fikih untuk mengajarkan bab wudu, salat, puasa, rentetan. Lah itu tambah ilmu nanti akhlak, halal haram, nutup aurat dan sebagainya. Karena enggak pernah ada itu. Jamiyyah yasinan nen nen, manaqiban manaqib. Baca manaqibnya Thulathaini bagus, manaqibnya ulama. Tapi enggak ada tambahan ilmu. Itu yang disayangkan. Makanya saya gemes dengan perkumpulan itu. Cobalah para ustaz-ustaz memasukkan di situ. Karena orang itu butuh ilmu. Baik itu saja Jadi bukan tidak ada, ada hanya mungkin Kurang mengambil, kurang menyiasati Padahal orang dahulu itu Kalau kita amati para wali songo dan sebagainya Membuat acara lalu orang pada senang berkumpul itu Tujuannya setelah kumpul baru dihentikan Mainannya ini dikasih il, ilmu Sekarang mainannya terus ibaratnya Jadi tujuannya mengumpulkan Ada hadroh dan sebagainya biar kumpul Itu bahan ketubung senang Senang dimatikan baru dikasih ilmu Kenapa kelasnya orang harus kasih mainan dulu, hiburan dulu? Tapi insya Allah ibu bapak ini kelasnya lain, nggak ada mainan pun datang, ini nggak ada hadrah dulu, nggak ada ini, nggak ada halterah termasuk jenis mainan tapi yang halal. Orang seneng, Saya kumpul, baru nanti kasih ilmu. Jangan itu dari awal akhir. Apalagi pengajian sampai pagi, saya kurang kasihan orang nggak tahajud dan sebagainya. Ada pengajian sampai kan? Ustadznya sebelas, ayo bayangkan gimana anda bisa menampung ilmunya orang sebelas? iya kan? ustadnya sebelas bu Yahya ngomong apa? saat ini ngomong apa? sebelas Ustaz. ubah kita perlu praktis makanya sedikit tapi rutin nabi mengajarkan istiqomah sedikit tapi rutin itu yang bakal nyangkut di otak baik itu saja insyaallah yang kedua adalah masalah apa tadi? Hah? keutamaan Ramadan hadis keutamaan Ramadan memang ada hadis yang dhaif tapi mana yang dhaif itu misalnya ada sebagian orang mengatakan dhaif itu hadis Salman tentang pembagian Ramadan dan sebagainya itu ada sahurul lulur itu pengampunan saya ini adalah hadis yang mengatakan dhaif sebagian ulama sebagian lagi mengatakan hadis itu tidak dhaif jadi banyak hadis yang dikatakan oleh sebagian ulama dhaif menurut sebagian lagi tidak dhaif ikuti aja para ulama ulama yang mengambil hadis tersebut karena menganggap hadis itu tidak dhaif Terbabsoh hadis yang di situ ada ajaran Nabi doa untuk berkata Allahumma innaka afun karim tuhibbul afafa itu adalah hadis sebagian ulama mengatakan dhaif tapi sebagian lagi mengatakan hadis oh, sahih. Sudahlah dengar saja apa perkataan ulama. Insyaallah selamat sudahlah. Adapun jika ada orang mengatakan hadis itu dhaif. Hampir tidak ada hadis yang sahih kecuali ada yang mengatakan dhaif. Biarpun hadis riwayat Imam Muslim ada yang mengatakan dhaif. Karena ilmu hadis itu ada standarnya. Ada cara ini menurut imam ini sahih menurut imam Mimi tidak. Ada. Jadi ini bukan bagian Anda sudah Anda dengar memang ada hadis dhaif yang harus, maudu' yang harus dibuang ada. Tapi Anda kan tidak bisa membedakan hanya para ulama kami himbu agar hati-hati. Cuma dalam mendhaifkan dan melemahkan jangan ikut-ikutan sebagian orang dikit-dikit maudu' dikit-dikit maudu'. Anda punya ulama sendiri. Anda punya ulama yang dianggap ikut akidah ahli sunnati wal Jama'atil Asy'ariyah. Mereka punya standar juga. Ada sebagian orang dikit-dikit Do'if -dikit, dibuang Do'if dibuang Tidak semua hatis do'if dibuang akan Tapi kadang orang do'if menurut imam ini Menurut imam ini tidak daif. Baik, Itu saja Kemudian masalah uh, Tidurnya orang puasa adalah beribadah Karena apa? Dia adalah orang beribadah Dan hakikatnya benar memang seperti itu Orang berpuasa itu kalau tidur Dinilai oleh Allah sebagai ibadah Cuman berbeda dengan orang niat Saya puasa mau tidur aja deh oh, bukan begitu Maksudnya, kalau anda tertidur karena anda berpuasa ada nilai iba, ibadah sama ketiduranmu di majelis ini sudah ibadah cuman dari rumah aja kenomong saya mau tidur di mas mas majelis aja deh dia dapat pahala gitu bukan beda jadi ibu kalau ketiduran tadi ibu itu dan duduk di belakang itu yang palanya begini itu, itu dapat pahala itu itu, itu kelihatan itu. banyak itu ada itu dapat pahala karena ketidur dan tapi kalau dari awalnya tidur ya seperti itu maksudnya. Baik, Ibu silakan. Satu aja sudah malam Biar tidak lebih dari jam 10. Sudah sudah paham ya masalah Ayu, puasa? Ya. Satu lagi mungkin pertanyaan yang tadi itu. Apa itu? Amalan setelah puasanya batal. Oh, masyaallah. Masalah amalan puasa begini. Ada orang yang membatalkan puasa dengan berdosa. Contohnya yang pertama Masukkan sesuatu ke lubang lima. Batal enggak? Batal. Kalau dengan sengaja berdosa, senggama berdosa dengan sengaja. Keluar mandi dengan sengaja berdosa. Jika berdosa hukumannya apa? Biarpun batal tidak boleh makan dan harus banyak istighfar. Kalau bersenggama nanti kena kafar hukuman nanti. Puasa dua bulan berturut-turut. Memerdekakan budak. Kalau tidak punya memberikan makan 60 orang. Ini secara tertib. Kalau yang berbuka tadi dosa gede. Jangan main-main. Mentang-mentang bisa dikodok lalu saya enaknya. Misalnya ada orang tiba-tiba di siang hari makan saya enaknya. Saya malas puasa. Maka dihukum tidak boleh makan setelah itu. Dan puasanya wajib dikodok. Dan dia harus istighfar banyak. Istighfar. Cuman yang satu lagi. Tuh, ibu itu tiba-tiba ah, datang. Gak dosa sebab hat siapa yang datangkan All, allah sudah suka suka mau makan tak makan bebas. Karena berbukanya karena bukan karena dosa sama bapak-bapak lagi berpergian ke Cirebon berbuka puasa maka tidak dosa boleh makan termasuk membatalkan tadi ada berapa melahirkan nifas apa itu itu selagi tidak dosa maka tidak wajib menahan diri. Tapi kalau dengan berdosa wajib bertahan untuk tidak makan, biarpun puasanya sudah batal. Persenggama di siang hari bulan Ramadan, dosa gede. Dia pun tetap tidak boleh makan setelah itu. Jangan seperti sebagian orang umpan pun saya sudah batal, makan aja saya nanya undak. Dihukum dia itu untuk tidak tidak makan. Adapun amalannya yang paling banyak karena dosa adalah istighfar. Adapun wanita-wanita yang lainnya bisa membaca zikir yang lainnya. Sebab membaca Al-Qur'an Anda tidak diperkenankan menurut madzhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu zikir yang banyak, ngabdi ke suami yang banyak. Baik, insyaallah itu. Ibu satu saja dan ditutup dengan doa. Kalau enggak ada tutup Baik dari ibu, ada? Kalau tidak ada diwakili Bapak-bapak. Atau -bapak. dari Bapak-bapak satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Ya Ustadz, saya mau bertanya. Kebetulan saya, kalau bicara Syakban, bulan Sa'aban, boleh gak sih, kalau saya mau puasa, niatnya dua. Contoh, saya mau puasa amalan doa nurbuat misalnya. Dengan puasa Sa'aban. Kebetulan ini kan jatuh bulan Sa'aban nih. Niatnya seperti apa nih idealnya? Gimana doa nur buat dipuasai? Ada doa dipuasai? Eee, kebetulan kebetulan saya setelah rahmik ke kiai saya ada minta ijazahlah gitulah kira-kira gitulah. Minta ijazah ke kiai dia bilang, "Nih dikasih amalan doa nur buat." Dia bilang kalau bisa puasa tujuh hari ya lain itu. Nah, kebetulan saya mau puasa seabana nih. Karena bulan sahabat itu kan bulan mulia juga kan. Itu kira-kira tadi kira-kira boleh enggak itu puasa sahabat dibarengkan dengan puasa doa nurwat. Kira-kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang merupakan perintah dari seorang guru untuk sebuah amalan. Tidak masuk dalam bab sunnah-sunnah yang dikukuhkan tapi itu masuk bab sunnah puasa mutlak. Cuman di saat dicubungkan dengan Nur buat Saya harus tahu dulu doanya kayak apa isinya Sebab ada khizib saifi Itu ada yang diselewengkan Sehingga ada yang Khizib saifi dari Imam Ali ada Dari para ulama-ulama ada Cuman ada khizib saifi yang diselewengkan Maknanya keluar dari kebenaran Makanya kalau sudah nyebut doa itu Saya harus lihat dulu doanya apa Anggap saja begini Seorang guru ngasih amalan Wahai anakku e Mungkin hatinya sangat keras dan sebagainya sekarang kamu saya kasih doa untuk baca ya latif ya latif ya latif seribu kali. Tapi kamu setiap hari harus puasa selama semi, seminggu. Puasa ini adalah puasa sunnah mutlak. Tak ada puasa bukan puasa sunnah nur buat, enggak ada itu. Puasa sunnah mud, mud dan boleh kalau anda menyuruh murid puasalah 3 hari dan dia mau patuh, asalkan di hari-hari yang tidak diharamkan hari diharamkan ke penceman lima, hari Fitri sama Idul Adha ditambah hari Tashreeq. Jadi boleh, tapi bukan sunnah yang dikukuhkan. Ya boleh boleh saja, jangankan kok doa apa puasa itu digabung dengan Sya'ban. Misalnya anda menggabung puasa sunnah yang lainnya boleh Senin-Kemis digabung dengan yang lainnya. Yang penting bukan fardu digabung dengan yang lainnya. Kalau fardu tidak boleh digabung dengan yang lainnya. Tapi kalau puasa-puasa sunnah boleh digabung dengan yang lainnya. Senin-Kemis pas ketemu hari putih. Senin-Kemis hari hari pu putih. Adapun kalau puasa tugas dari huru tadi, asalkan memang puasanya benar nggak ada puasa lalu di hari terakhir ada kan puasa Senin Kemis terus nanti pas hari terakhir nggak usah buka bukanya pagi ini sudah nyerayu yang itu melanggar syariat itu wisol haram hukumnya ini sudah alamat nggak bener itu ini jadi puasa normal jadi kalau puasa yang normal saja ini wajar wajar saja makan makan yang enak sudahlah kalau puasa buka yang enak dan sebagainya ya jadi boleh boleh saja sunnah digabung dengan yang sunnah Senin Kemis digabung dengan puasa hari putih Hari putih, hari 13, 14, 15 Itu hari putih Atau senin ke di ya. Kalau anda paskan nifus sa'ban juga boleh Karena itu sa'ban termasuk bagian puasa sunnah mutlak Dan puasa sa'ban semuanya Termasuk sunnah mutlak Bukan puasa khusus, bukan Puasa bulan sa'ban adalah sunnah mutlak yang diimbau Puasa sunnah yang diimbau saja Bukan kekhususan yang tertentu Hanya nabi memperbanyak puasa di hari situ Kalau kita mengikuti nabi Kita akan termasuk menjalankan sunnah nabi SAW jadi boleh digabung dengan puasa apapun, asalkan pokoknya jangan digabung dengan puasa wajib. Puasa wajib harus sendiri, yang lain dapat. Allah alam bisa. Termasuk ibu-ibu kalau dapat amalan, misalnya ibu puasalah tiga hari bu, biar hatimu tenrem. Oh iya baik ustaz saya puasa tiga hari, bayar kado aja bu. Jadi tuh bayar utang, dahulukan bayar tuh. Oh utang, bayar utang dipaskan hari sunnah mendapatkan kesunahan ini saja insyaallah. Insyaallah kajian muslimah besok dengan Umi, istri. Dengan Umi besok Rabu 6 Syaban 100 besok 11 Mei pukul 10 pagi. Besok ada pengajian ibu-ibu yang merasa ibu-ibu. Kalau Bapak, ibu-ibu enggak merasa ibu-ibu enggak datang enggak apa-apa. Ibu yang merasa ibu-ibu ibu besok ada pengajian dengan Umi, istri, istri saya, istri kami. Bapak Daiman Bapak Haji Goni Rijal Jalan Falaki Raya Blok C Nomor 88 Villa Ilhami Islamic Village Karawaci Islamic Village Karawaci Di Bapak Haji Woni Rijal Jalan Falaki Raya Blok C nomor 88 Dan juga kami himbau Insya Allah kami lagi merintis Ibu Untuk membesarkan session radio Yang dari Bogor Nanti dari Bogor AM Bisa terjangkau sampai di sini sampai ke Tangerang sampai ke Banten sana nanti Cilegon sana. Kita akan perbesar di kebulang 10 8 9. Maka kami himbo undang siapapun yang ingin bergabung berpartisipasi. Saya ingin membantu yang sifatnya bulanan seribu rupiah per bulan. Yang penting sambung hati dengan perjuangan atau dua ribu per bulan lima ribu per bulan. Karena itu dikumpulin banyak dari teman-teman. Ini kan operasinya besar itu nanti. Operasionalnya besar karena 10 kilo itu Dengan listriknya Masya Allah besar Dakwah, maka diam-diam ibu-ibu Bapak-bapak termasuk berdakwah dengan itu semuanya Dan kalau mau bergabung sekalian Yang rutin, gak usah Banyak-banyaknya Kalau banyak ya Alhamdulillah, tapi dengan ketulusan Intinya adalah anda ikhlas Apakah seribu, dua ribu, lima ribu, sepuluh ribu Pastikan nanti Dan kalau ibu sudah bergabung akan ditagih dan jangan ragu Ibu mana seribunya perbulan Perbulan seribu berat tuh. Seribu berat, dua ribu tiga ribu tiga ribu sepuluh ribu, ribu baik ya ini intinya seperti itu bergabung nanti langsung hubungi panitia nanti akan dikasih nomor teleponnya dan nanti akan ditagih dengan cara yang baik insyaallah atau dikirim langsung untuk bergabung dalam media dakwah radio ini karena radio ini besar biayanya sekaligus manfaatnya sangat besar sekarang itu setiap hari ini berapa ribu mobil macet di jalan dan mereka harus mendengar tausiyah dan sebagainya nanti tausiyah seperti ini didengar bu didengar penjuru sepenjuru negeri pengajian di sini akan didengar penjuru negeri Alhamdulillah berkat media Semoga Allah menjadikan kita Perjuang-perjuang Nabi Muhammad SAW Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Irahamuna wa la ta'adibna Wa surna taqlulna, wa la taqlurna wa aafina wa la tumritna Wa kirimuna wa la tuhinna wa athirna Inna ka ala kulli syaing gadir Allahumma ya Allah berikan kepada kami ilmu yang manfaat Mulyakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah Kami mohon ya Allah ya Allah bulan ramadhan akan tiba ya Allah, sampaikan kami kepada ramadhan ya Allah, dan jadikan kami orang-orang yang beruntung di bulan ramadhan ya Allah, jadikan kami kami orang yang kau ampuni di bulan ramadhan ya Allah, jadikan kami minal a'idin wal fa'izin di bulan ramadhan ya Allah, dan jadikan kami ya Allah, orang-orang yang jauh dari kemaksiatan di bulan ramadhan ya Allah jadikan ramadhan bulan ini adalah benar-benar keindahan untuk kami ya Allah, keindahan untuk kami ya Allah dan jadikan kami hamba yang menyiapkan diri untuk menyambut Ramadhan. Dan kami mohon, Ya Allah, jadikan majlis ini majlis yang koridor, Ya Allah. Berikan kepada kami keistiqomahan Ya Allah. Keistikomahan dalam menghadiri majlis ini. Dan kami mohon, jadikan ini majlis cinta, Ya Allah maka jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu, Ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, jauhkan kami dari permusuhan, Ya Allah. Yang, yang menjadi sebab kami tidak kau ampuni, Ya Allah. Kami ingin hidup saling mencintai karenamu. Kami ingin hidup indah, Ya Allah, dalam cinta karenamu, Ya Allah. Kami mohon, Ya Allah, jauh, jauhkan kami dari mendendam kepada siapapun. Jauhkan kami dari dengki kepada siapapun. Maka kami mohon, jika ada orang berbuat jahat kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, berbuat dolim kepada kami, kami mohon, Ya Allah, mudahkan kami untuk meluakannya. Dan mudah kami melupakannya ya Allah dan kami mohon siapapun yang berbuat jahat kepada kami janganlah hukum ya Allah ambunilah mereka berikan kesadaran ya Allah dan kami mohon berikan kepada kami segala kebaikan wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami suami istri yang saling mencintai karenamu dengan anak yang soleh. salehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad dan kami mohon ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah yang Maha tahu tentang kami ya Allah kami mohon ya Allah yang belum menikah berikan kepada mereka pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat dan berikan kepada kami dan mereka semua keturunan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kagasmu Nabi Muhammad dan kami mohon lihatlah anak-anak kami dengan kasih sayangmu lihat keluarga kami dengan kasih sayangmu ya Allah jauhkan mereka dari segala kehinaan dan kemaksiatan ya Allah ya Allah bimbing mereka bimbing mereka bimbing mereka ya Allah berkat majelis yang mulia ini sampaikan kebaikan majelis kepada mereka yang belum datang. Ya Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah ampunilah kami, ya Allah jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni kami, ya Allah. Kami takut menghadap dengan dosa dosa ya Allah. Kami takut menghadap dengan dosa dosa ya Allah. Ampuni ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami daripada dari meninggalkan puasa di ya bulan Ramadan. Kami mohon jika ada di antara yang hadir ini ada hamba yang pernah meninggalkan puasa di Ramadan yang lalu, kami mohon ampun ya Allah. Dan ampun ya Allah dan jadikan di ini menjadi ahli puasa dan kami mohon banyak dengan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, yang sempit rizki lapangan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami, Ya Allah, dan kami mohon jauhkan kami dari segala dosa, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari judi jauhkan kami dari zina yang busuk dan hina itu, Ya Allah, kami mohon siapapun yang pernah terpleset dalam kehinaan itu ampuni dan tutup aib kami, Ya Allah dan mudahkan kami untuk mendapatkan yang halal cukupkan kami dengan yang halal darimu jauhkan kami dari yang haram, Ya Allah dan kami mohon, Ya Allah berikan kepada kami semua khusnul khatibah Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami Berikan kasih sayang kepada mereka semua Dan kami mohon ya Allah berikan kepada kami khusnul khatibah Mati dalam keadaan iman iman iman Dan kami mohon ya Allah Berikan kepada semua yang berjuang bersama kami Seberapapun perjuangan mereka Dari rizki mereka atau tenaga mereka Kami mohon berikan keikhlasan kepada mereka Dan jadikan itu sebab mereka bisa bertemu Dengan kekasih Ibu Nabi Muhammad Kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas Ahli sorgamu dan jadikan kami bersama mereka Dan berikan kepada kami khusnul khotimah Mati dalam keadaan iman iman Dan kami mohon ya Allah jadikan ucapan kami Di akhir hayat kami kelak saat kau hendak mencabut Nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah Hati dan lidah kami mampu mengucapkan Kalimat agung dan mulia La La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. sallam Rabbana atina fid dunya hasanah Wafil akhirati hasanah tawakina Adaban nar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa alhamdulillah rabbil alamin Al-Fatiha Makasih. Bismillahirrahmanirrahim maaf Manda asalullah bila taufiq kita ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya atas kajiannya malam ini dan para hadirinul hadirat yang berbahagia serta para pendengar radio di mana Demikianlah kajian bulanan bersama Majelis Albahja Tangerang dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang, ber ilmu yang bermanfaat. Akhirnya dari kami pembawa acara mengucapkan terima kasih. Dan kami tutup, tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh